何をしてるの k a r a n g menambah ke itu, kalau ke buruh juga terlalu banyak, susah, susah banget. Mereka p a sih t yang dicari? Bukan pekerjaan aja t o h tapi juga mereka cari. Kalau bisa negosiasi dengan、uh, pengusaha, sama-sama saling membutuhkan kok. Buruh membutuhkan pengusaha, pengusaha juga membutuhkan buruh. Tanpa mereka kita n gak g bisa bekerja apa, a a p tanpa buruh k i t gak bisa bekerja apa. a Pengusaha, a p tanpa pengusaha juga buruh gak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi kalau organisasinya itu b i s a t e r h a n t a k a n satu organisasi Itu mempermudah kita negosiasi dengan mereka Saling ini lah, win-win solution Itu saja, terima kasih Ya terima kasih Pak Ijanwar Samsul s i l a k a n、nah, Selamat siang Pak Siang s i l a k a n Pak いいよし、ね、よし、ね。 でも私はあ そ, まあ、そ, それを見た時に、ボールを見た時に、ボルを見た時に、ボールを見た時に、ボールを見た時に、ボールを見た時に、をたたたたに、たをたたたたにたたたに見たたにたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた Ya, halo. Silakan, Pak Raden. Menurut saya, kita harusnya jangan, jangan tinggal satu, ya. Kalau saya bilang, habisin aja. Jadi, kita tuh urusan sama pemerintah, departemen tenaga kerja, mau buruhnya, mau asosiasi segala macam, itu ngumpul di situ. Atau, kedua, supaya kita bisa m e n e r t i r k a n b u r u h buruh itu, mereka itu mesti punya badan. Ada a k t e n y a 私はそれを見つけたのは a はそれを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたのはそれを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたの私はそれを見つけたは私はそれを見つ Kalau presiden jangan harap karena dia akan dia cuma menjalankan sisa-sisanya aja pasti nggak berani berbuat apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak a r i Sore Pak Tommy. Selamat sore. Si. Silakan Pak Tommy komentarnya. Ya kalau terus pendapat saya i dua harusnya kalau s a t itu demokrasi kalau dua ya demokrasi kan harus ada kekonservian. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. み <Man, opinion. S 2>、ah ah ja. a らべししあしあしは、いんのにしあ、いんのみみんた、パマレンタ、マンニダハ uru、メンジトゥー、ウントネシアアトン、プロニアン・イスユーズをトラクタンガガガガガジャー。バイナキアン・オーガニザーシブ uru、サプニアン・キパディガン・バルビダ、メンヨリッカン、スモアピアクマナパッカン、クサパカタ ご覧いただきありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。 ジュリアカオ、オーガンサーシー、ボロニーピパサリアスカイディ、ヤングデモイト、ナ p e r w a k i a n buruh. Nah ini pemerintah kiranya juga harus agak tegas. g i t u mungkin diantara begitu banyak、uh, ormas ormas buruh ini ada yang c u m a hanya mencari keuntungan pribadi dari oknum oknum、uh, pimpinannya saja memperdayakan buruh sebagai komoditas sehingga situasi、uh, buruh dengan hubungan buruh dengan pabrik atau dengan pimpinan jadi tidak harmonis. パパラボええ。 よかった。 サタ a ラーサタビサ a マ a コピグロウ、サインガーサプセツアー、オー e ニサシ、ミンデリリコウ、カドワセツアー、エコノミス、ジガー、シブル s ャビサー、パタカラオパハライア、ペクエア、サインガ i マレカリバ a ディサ t オーガニサシ a ユータ i アン、エディア a r マラジ Iya Pak, jadi ini mencerminkan kondisi di Indonesia tuh pemerintahnya tidak bisa mengatur tenaga kerja dan organisasinya satu kedua、uh, banyak kepentingan udah pasti itu partai-partai juga banyak kan ya yang ketiga buru-buru kita sendiri yang ya boleh dibilang sih belum pada cerdas-cerdas ya gampang dihasut ya kan ada angin sana ngikut sono ada angin sini ngikut situ tergantung kepentingannya kan jadi yang politik-politik ini kan ngeliat kan kepentingan buruh dimana nih, dari daerah, daerah ini dia tak s i a s u t gitu n y a organisasi nya jadi ya, jangan salahkan siapa-siapa, buruh kita sendiri b a g a b e n t a dan pemerintahnya juga n gak g m a u n g a t u r gitu loh, so aja, makasih iya, nomor 339160 masih dibuka untuk Anda yang ingin menyampaikan opini di a l a pagi ini Pak Guntur, selamat pagi selamat pagi, Mbak, saya pikir ini menjelang politik ya, 2014 jadi strategisnya pemerintah m e r a m p i n g a n tapi saya setuju aja マシュル a が何時にやって i たの Kita menyoroti mengenai permintaan asosiasi pengusaha Indonesia APINDO kepada pemerintah untuk menyederhanakan jumlah organisasi buru h menjadi hanya satu saja untuk mempermudah proses negosiasi ataupun perundingan isi-isi terkait t e n a g a kerja. Banyaknya organisasi buru h saat ini dengan kepentingan berbeda-beda ini menyulitkan semua pihak untuk mendapatkan kesepakatan. Bagaimana komentar Anda? n a t 633-9160 masih kami buka untuk Anda yang juga ingin beropi ini. Pak Heri, selamat pagi. Pagi, Mbak. s i l a h a n Mbak.、Uh, saya sih mau komentarin bukan serta organisasinya jumlahnya berapa. Memang itu perlu ya supaya lebih jelas keputusan-keputusan yang bisa dinegosiasi tadi. Nah, akan diambil dari negosiasi tadi. Tapi yang saya mau apa, ngomong di sini ini, Saya pernah ngalamin, temen, temen saya pernah ngalamin pabriknya dalam keadaan sulit dalam keadaan sulit itu b u r u b u r u n g a itu dihasut itu daerah rang-rang jadi kalau bicara oknum ini memang nyata saya t e n g a r sendiri ya saya tahu sendiri sampai akhirnya berikutnya digaji itu dipimpinan dari organisasi yang organisasi b u r u yang menghasut jadi orang luar n g h a s u t orang dalam tuh orang dalam dihasut-hasut dia パスワーズマンと。 パサ、yeah, hmm. タリア、パサタリア、パビガン、アピカゴ、マナヤン、ビザコープラス、マナヤン、ビザイト、アダプロバ ー, ロー、セリカ、ダーマン、シュガハラカカラサンバ、レディ、サミモンバーミジャイアン、シュガハラカラサン、シュンダイ、パソニア、フォンブレザル、マンベルセナカンダガ、パビアグラティブブル、ヤン。 私はそれを見つけたういい e す。私はそれを見つけたらいいです。私はそれを見つけたらいいです。私はそれを見 Bernegosiasi dengan organisasi buruh Hanya kasihan t u h karyawan-karyawan hanya diperalat oleh organisasi-organisasi buruh tersebut Karena mereka sengaja membakar, menghasut Supaya m e n u n t u t ke perusahaan Tapi ujung-ujungnya pimpinan perusahaan itu Eh, pimpinan organisasi buruh itu Dan kepalanya jelas-jelas minta Pak Saya bisa amankan asal saya dikasih sekian Akhirnya kita bulanan kasih ke orang tersebut Kepala organisasinya Dan kepada kepala organisasi buru h yang di perusahaan tersebut Jadi kasihan aja buru h ini hanya diperalaman Dan tidak dapat apa-apa sekian aja Bu Ya Pak Yopi Selamat pagi Mbak Silahkan Mbak サイアスとジュー<プ>、オいガニョクシブルワーキ<プ>、yeah. uh, <ス>ービキンサーチューサーチューサーチューサーチューサーチューサーチューサーチューサーチューサーチューサーチューサーチューバーイオリフォンバインタ、アクアムライカバジェンダリフォンバインタ、ギャバリンディボーイオファキモンタラタジャ itu Sehingga mereka bisa dikontrol Karena organisasi buruh ini kan mereka hanya menuntut hak-hak normalisasi buruhnya saja Nah hak normalisasi itu kan tidak ada dalam peraturan t e n g e r hukum perburuan kita Nah kalau hukum perburuan itu dijalankan dengan baik dan benar Perusahaan juga tidak akan merugi gitu loh Permasalahannya caranya perusahaan tidak m e l a k s a n a k a n peraturan hukum perburuan dengan baik dan benar Sehingga organisasi-organisasi buruh ini melakukan demo dan lain sebagainya 私は、お金を使うことができます。私は、お金を使うことができます。お金は使うことができます。お金を使うことができます。お金を使うことができます。お金を使うことができます。お金を使うことができます。 Extra b i s i n e s s 6339160 kami hadirkan dalam Businessman Opinion Pasar Fem. Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO meminta pemerintah menyederhanakan jumlah organisasi buruh menjadi hanya satu saja. Untuk mempermudah proses negosiasi ataupun perundingan isu-isu terkait tenaga kerja. Banyaknya organisasi buruh saat ini dengan kepentingan berbeda-beda menyulitkan semua pihak mendapatkan kesepakatan.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 Banyaknya organisasi buruh saat ini dengan kepentingan berbeda-beda menyulitkan semua pihak mendapatkan kesempakatan. Apa komentar Anda? Sampaikan di 6339160 dalam Businessman Opinion p a s a Fam.